dalam perjalanan kami sebagai salah satu entertainer dari Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Hadir bersama panjenengan, seorang dara cantik dari Nganjuk, Jawa Timur. Yang cantik, yang ayu, nira, karisma, wanada, music.